p e g a g pagi, a r i s a g a g pagi, pagi, pagi, pagi, p a g k a g a g i pagi, pagi, pagi, pagi, p a g a n i p a g pagi, pagi, pagi, pagi, pagi, a g i pagi, pagi, p i pagi, pagi, pagi, p a n g i pagi, pagi, pagi, pagi, p a i pagi, pagi, a g i pagi, pagi, pagi, pagi, a g i p u g pagi, p a i pagi, pagi, pagi, p e t i n g g i pagi, p a g pagi, p a i p a g p a g a g i pagi, pagi, p g i pagi, pagi, pagi, pagi, p a a g i a g i p a g pagi, p a n i pagi, pagi, pagi, i pagi, a g i a g i pagi, a g a g i pagi, a g a g i a g i a g i pagi, p g i pagi, a g i a g i p i p i p a a g a g i a g i p パディさん、パディさん、パディディさん、パディさん、パディさん、パディさん、パディさん、パディさん、パディさん、 Okay, Pak Gita, silahkan bagi Ya, Pak Pagi Di komentar saya itu, kalau saya lihat ya Setiap pemerintahan、eh, Baik siapapun presidennya yang bagian Menteri m e n k u m Ham itu ya Itu selalu Menyakunakan wewenangnya itu Pokoknya ada permainan yang kelas atas lah gitu Kalau m e n k u m Ham ini boleh dicap Kepalanya Garfador itu, mafia itu Ya, selalu ada alasan aja Dikasih remisi Salasan-salasan konyol gitu Lebih baik pemerintahnya dibubarkan aja lah Kalau begitu ya Udah gak bisa dipercaya lagi Terima kasih Selamat pagi Pak Satrio Selamat pagi Mbak Silahkan komentar Anda Ya kita lihat ya <coughs> Ini baru-baru Menteri kebawaan h Tidak ada koordinasi Antara Menkun Ham Dengan PT UN Dan saya juga bingung Sebenarnya PT UN ini di bawah siapa sih Atau gak di bawah NMA Atau gak di bawah siapa ではこマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシンマシン Berarti koruptor tadi habis gitu loh, niatnya gitu loh. Pemerintah harus tegas. Presiden sebagai pemimpin harus tegas. Menteri sebagai lembaga presiden juga harus tegas. Jadi tegas, tidak a d a kata untuk koruptor i t ruang. Jadi habis itu m n g u t koruptor itu. Hukum harus diperlukan. Itu benar kok. Lebih baik menghukum satu orang koruptor daripada m e n j e n g k a r k a n sejuta rakyat. Itu aja. Makasih. Terima kasih Pak Satrio Pak Henry. Selamat pagi. パーキン、コメン k がないと、パーキ n がないと、パーキンがない i パーキンがないと、パーキンがなーキがないいと、パがなンがないーキンがないと、パーキーキンがないと、パーキンがないと、パーキンがないと、パーキンないンがない パパンサイト。Ini, Terima kasih Terima kasih Pak h e n r i Pak Pohan, selamat pagi Ya, selamat pagi Mbak、uh, oh. Toro-tor itu uangnya lebih banyak Jadi pasti dia menang k a u di pengadilan kita Dan tidak lagi, Hakimnya juga jadi Hakim Agung mungkin Terima kasih Baik, terima kasih Pak Pohan Pak John, selamat pagi s a m a i Komentarnya Saya kira sih a Yusri yang memang benar Ya, emang kalau koruptor itu harus dihukum ya, i s t i l a h n y Tapi ya men k u n y a menyanyi goblok, bikin aturan-aturan sendiri. Harusnya ada deliknya dong aturannya. ya Kalau dia diajukan ke peti w i n i jelas aja m e n a n g y a Israel. Menang pokoknya itu, itulah yang paling penting goblok emang tuh apa menteri-menteri gitu. -menteri bikin aturan apa bikin,、uh, bikin interpretasi sendiri, opini sendiri itu aja. Makasih. Baik, terima kasih. Pak Agus selamat pagi Komentar Anda Memang repot satu bilang、uh, Aturan aturan Melanggar peraturannya Satu melanggar keadilan Berasa adil Jadi Kenapa sih susah-susah banget r u b a h aja undang-undangnya Bikin hukuman mati gitu Tapi masalahnya lagi d i d p r n y mau n gak g bikin undang-undang itu Mau disana juga sarang ya Terima kasih Baik dong, bagus Pak Franz, selamat pagi Pagi Ibu Silahkan komentar Anda ya. ya, ini dagelan politik yang jelas-jelas itu Cuma dagelan aja Bu Itu sebagai mengkulham itu Harusnya dia tahu Kalau dia memberikan a a h m remisi pada seseorang itu b e r k e t a n g a n dengan undang-undang Dia belajar mengenai undang-undang atau enggak sih Itu kan sama juga Oh ini saya sudah bekerja Cuma n saya kebenci dengan undang-undang Ya harusnya Saya belum kasih keputusan itu Keputusan itu, itu Dia p e l a j a r i n dulu dong hukumnya Emang dia anak SD yang asal cuap-cuap y a g i t u a j a r Ya, terima kasih Terima kasih a g i l b a r a t selamat siang Selamat siang Ya, ini、hmm. satu set b k aja ya Ini apa namanya e、uh... 私たは、私たたちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、は、私たちは、私たちは、は、私たちは、私た s は、私たちは、私たち Ah, menteri HAM-nya ini kurang cermat. Jadi sebelum dia mengeluarkan peraturan, harusnya itu sudah ada persiapan-persiapannya. Jadi ini dikalahkan di di oleh seorang y u s t r l ini. Jadi yang mengajukan ke j u s t r l ini. Jadi tiap acara ini harus banyak belajar, ya, menterinya dari SBY ini. Kurang, kurang jago gitu ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima e r m a kasih, Terima kasih, Pak. Terima k a t e r a k a Pak. t e i m a k e r i a k a h Terima k a s Pak. e r i m a r m a h t i m s i a k t e r a s e r m a t m a s i a k t s i a n g Ya n g kalau menurut saya、uh, kasihan justru menterinya ini kasihan dari kubu kita gitu Kubu yang, kubu yang, kubu yang mendukung rakyat kecil tapi dikalahkan oleh oligarki Oligarki kekuasaan yang memang melindungi koruptor gitu Jadi supaya koruptor ini dikasih remisi ya kita p r i h a t i n Cuma kalau bisa terjuang terus lah supaya, supaya kita bisa berani Terima kasih Pak Ibrahim Pak Tony selamat siang siang komentarnya pak ya, ini y a i cuman y o s s e l ini mau, mau bilang sama, sama Partai Demokrat itu bilang menteri-menterinya kurang c e r d a s gitu ya、e, dalam mengambil suatu keputusan apalagi k、e, a t a selesai マランアジア、ダンカン、ギャルコミアミノリタト、アニャビランジャーのジャージト、マンサーサモアイト、ジャポニアプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプラトランプ Pak Ali, Pak Ali silakan h balik komentarnya. Ya, Pak Ali. Ya, saya berharap sih Pak,、eh, Pak Ali Samsudin jangan putus asa. Kalau pemerintah benar-benar serius mau mengurangi korupsi, ajukan revisi undang-undang itu ke, ke DPR, ya perubahan itu supaya DPR t u j u nah kalau DPRnya nggak setuju artinya memang DPR-nya terprovokator pak terima kasih terima kasih Pak Ali Pak Andreas selamat siang selamat siang bu silakan bapak saya hanya memberikan komentar dikira-gan saya pikir itu putusan p t u n yang membatalkan keputusan pengumuman itu tidak kanak tepat secara yuridis formal Jadi saya secara substansi sangat mendukung anti korupsi, n d a h s i a t a k i itu memang itu adalah keteladuran dari seorang Kementerian Hukum dan HAM m e m buat apa namanya itu keputusan、uh, remisi ini Karena d a ini pelayanan itu adalah di kelas saya, jadi saya pikir dia tidak cermat gitu Jadi saya pikir ini w a、uh, k i l menterinya ini perlu dipertanyakan ini, kerjanya apa aja ini Tidak bisa membuat up menterinya gitu パッケーパロポトタンプテウエンユポダタ p a t ッタンダナルスビドコンステラユニスパロアタラパッケイシネトアカンアムメリカンアニンバギーパラクルプテウエアタンバカティッシュ